Kita ucapkan selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur kehadirat Allah Semoga dan Insyaallah Allah Kita semuanya dan khususnya untuk tulur-tulur nelayan Juga seluruh warga masyarakat Tanjungan Kecamatan Keragan, Rembang, Jawa Tengah Tepatnya di hari Minggu, di bulan Agustus tanggalnya 14 tahunnya 2016 ya satu bulan kemarin kita berminal aibin walfaizin dan agak-agak telat keluarga besar monata mohon maaf dari keluarga besar monata dulur-dulur nelayan paguyupan nelayan Mina Tanjung dan seluruh warga masyarakat Tanjungan keragan Rembang Jawa Tengah yang sangat kita hormati Bapak Kepala Desa Bapak Sekretaris Desa tokoh-tokoh masyarakat sesepuh, pini sepuh para alim, para kiai, para ulama dan para donatur yang sangat monata banggakan terima kasih banyak Anda telah mewujudkan satu keguyupan satu kerukunan, satu kekompakan dengan mewujudkan acara yang semegah ini, untuk itu terima kasih, salam hormat kepada KM Marem, Bapak musik KM Bulan Baru Mas Sarmin KM Armada Bapak Asparani KM Armada Jaya Mas Supriyanto KM Putra Perdana Mas Muslimin KM Putra Perdana 2 Mas Warno KM Lancar Sejati Bapak Sodhi KM Perawan Ayu Mas Wan Luri KM Safinaton Nabawi HS Masukardi KM Jawa Indah Bapak Subakri KM KS Abadi Masukardi UU dan yang sangat kita hormati pelindung kita pelindung acara ini Bapak Kepala Desa Tanjungan bersama Abba Karebek Monata berterima kasih salam persaudaraan dari Monata dan terimalah opening song yang pertama ada Gerry Mahesa ada Sodek Monata dan delapan Biduanita favoritnya Indonesia ada Nasya Akila ada Anissa Rahma ada Ratna Antika Neo Sari, Rere Amora Elsa Safira Rena KDI Lely Juanita subhanallah spesial untuk panjadian semuanya Merpati fashion production video shooting profesional All artisnya Munata Rama Yanah Yana. Pak Miyuban Nelayan Mina Tanjung semoga senantiasa biasa keselamatan atas ridonya Allah dulur-dulur nelayan yang bikin acara ini dari Pak Miyuban Nelayan Mina Tanjung Kabupaten okay, Ragado